Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pemirsa indosiar dimana pun Anda berada Dan Ibu-Ibu yang hadir di sini Pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama lagi tentunya di Mama dan A'a Beraksi Ya, padahal Mas ya Mama dan A'a Beraksi Nah, gitu dong ya, padahal ngantuk apa gimana Bu? Ya kabar kabarnya gimana baik ya Bu ya, Alhamdulillah ya. Pagi hari ini yang hadir di studio ini semuanya dari luar Jakarta ya. Mungkin perjalanannya jauh, sudah sampai sini malah lemes. Iya. Nah Bu, saya pengen tanya sama ibu ibu Dulu waktu sebelum ibu menikah, itu khawatir nggak kagak dapet jodoh? Khawatir ya Bu ya, uring-uringan gitu, kok belum datang juga jodohnya. Atau sekarang anak ibu ada yang merasa seperti itu, kapan datangnya jodoh. Nah kalau anak sekarang Bu bilang, yang masih sendiri itu jomblo. Tahu arti jomblo gak Bu? Single, masih single ya. Baik di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang jomblo pasti berlalu. Silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam wa ala asrafil anbiya i wal mursalin wa -al alihi wa ajmain amabadu. Jomlo pasti berlalu Rasanya yang namanya Jomlo kita semua tahu dari anak-anak sampai -anak nenek-nenek, kakek-kakek Jomlo artinya sendirian, enggak punya pasangan Jomloan Jomlo Cowok sendirian, cewek sendirian. Dalam islam yang namanya Jomlo, kalau memang mau menikah, cari jodohnya yang baik, yaitu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Ada orang yang memang sengaja memilih sendiri, biar jadi orang yang Jomlo. Ada orang yang tidak suka dengan Jomlo, kebetulan memang jadi Jomlo. Ah, beda itu kan. Kalau orang tadi memang memilih dirinya Jomlo, misalnya, Banyak alasan kenapa orang milih seorang yang jomblo. Yang pertama. Mungkin karena dia anak laki-laki yang pertama, ayahnya sudah meninggal dunia. Sehingga dia berpikir saya berusaha yang penting ibu saya bisa hidup. Adik saya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa sarjana. Jadi dia tidak egois, dia berpikir buat seluruh keluarganya dulu baru buat dirinya. Biasanya dia nikahnya sudah usianya sudah agak lanjut Misalnya 35, hampir 40 baru menikah Saking sayang sama keluarga Jadi sebetulnya dia bukan memilih jomblo pengen jomblo Tidak, menyenangkan keluarga Yang penting saudara saya, ada, saya hidupnya berhasil Saya sedikit berkorban Bahkan mereka kadang-kadang saya perhatikan rela berkorban Adanya didikahkan dulu, dia selalu mengalah Ini manusia yang hebat. Insya Allah, luar biasa. Dua. Yang namanya jomblo Itu ada orang jomblo memang tidak sengaja. Ketika dia membawa pacarnya, orang tuanya tidak setuju. Orang tuanya menjodohkan dia dengan orang siapapun, dia tidak cocok. Temannya bawain temannya juga, dia merasa tidak pas. Jadi... Ini alasan kenapa orang menjomblo. Ada juga alasan kenapa pernah pas awalnya dia punya pacar. Disakiti baik laki-laki maupun dia perempuan lalu disakiti. Lalu dia merasa ah, percuma punya lagi juga. Nanti sama juga seperti itu. Nah apapun alasannya yang menjomblo. Rata-rata yang menjomblo itu tidak nyaman. Rata-rata. Kecuali yang pertama. Karena ikhlas di hati yang paling dalam. Tentu dia akan menerima apapun yang terjadi. Dia sudah, sudah siap mental. Siap lahir maupun batin. Saya menyenangkan orang tua saya. Adik-adik saya. Demi kebahagiaan masa depan keluarga saya. Ini yang hebat, yang luar biasa. Namun, yang namanya Jomlo. Saat ini banyak sekali cara dimana untuk mencari jodoh. Ada biro jodoh. Ada di internet tuh ada yang menawarkan biro jodoh. Ada juga di koran-koran, di majalah-majalah majalah yang menawarkan biro jodoh. Ada juga di perkumpulan. Boleh dalam Islam, silahkan. Siapa tahu ada orang sibuk dengan kerjanya sampai enggak sempat menemukan pacar. Nyari di biro jodoh, boleh. Cuman dimanapun Anda mencari Kalau kita pengen punya pasangan emas nyarinya di toko emas, betul nggak? Kalau kita pengen punya pasangan berlian nyarinya di toko berlian. Kalau kita pengen punya jodohnya ini orang yang ngerti agama nyari jodohnya di taklim, di masjid, di pengajian, di tablik akbar, baru dapat yang kita harapkan. Kalau anda nyari seorang perempuan sole laki-laki yang soleh, nyarinya di bar, kira-kira nyambung Mankanya Mangkanya nyarinya di taklim, di pesantren, di tablik akbar, karena mereka nggak bakal datang ke tablik akbar kalau tidak soleh. Mana ada orang yang tidak soleh mau dengerin ceramah agama? Mana ada orang tidak soleh mau pergi ke masjid? ja perikink om eenmaal te ilallah. je zoekt naar de mensen die je zoekt, dan zul je ze vinden. Als je zoekt naar de mensen die je zoekt, Siapa tahu ada yang lagi numpang ngadem habisnya dipecit gerah. Jadi seperti itu. <tuh> Jadi yang namanya emas, walaupun bagaimanapun tetap emas. Di sini ada kualitas-kualitas kita bisa lihat. Anda nggak usah khawatir. Saya sangat tidak setuju. Kalau ada orang yang bilang, wah dia terlambat kawin. Bukan terlambat kawin, memang takdirnya belum datang jangan suka bilang, nee, orang-orang kampung pada ribut, oh, perawan tua dia mah salah tahu, walaupun masih punya pengen dikawinin, kalau belum saatnya kawin mau diapain. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada yang lahir duluan dikawinin duluan, tidak ada siapa aja yang lahir yang ada jodohnya duluan, si bontot duluan jodohnya, abangnya yang paling gede belum kawinin aja. Di kita mah pada Nora nggak pakai agama jangan kawin ngelangkah kakanya nanti gak kawin juga kakanya kata siapa emang jodohnya belum datang kakanya akhirnya nyusahin deh udah ma adiknya kawin duluan rejekinya juga belum begitu banyak surublin pelangkah buat kakanya bukannya nyusahin kakanya bantuin tuh adiknya mau nikah dibiayain itu yang benar nah dengan adiknya nikah duluan kakanya bantuin biayain bermohon kepada Allah mudah-mudah dapat jodoh dapat jodoh makanya yang namanya jodoh itu datang karena Allah bukan kita walaupun maksa pengen kawin sama si Anu kalau belum jodohnya gak bakal kawin makanya dikatakan yang namanya lahir yang namanya jodoh yang namanya kematian itu adalah ketentuan dari Allah makanya jangan memaksakan diri pengen kawin sama si Anu, tidak itu takdir wasa'an takruhu sayyan wa huwa herulakum wasa'an tu'i musay'an wa huwa sarulakum Sesuatu yang kamu benci Boleh jadi baik buat kamu Makanya ada yang mengatakan Benci tapi rindu Benci sebetulnya tapi inget aja sama dia Nah itu benci is. bohong-bohongan Siapa tahu Anda sangat menyukainya Tapi jelek buat Anda Mungkin Oleh karena itu, sebelum kita mendapatkan jodoh... ...banyak het taubat, kan. hajat, keinginan, niet Baikkah dia buat saya? Burukkah dia buat saya? Kalau baik buat saya, ya Allah, dekatkan dia kepada saya. Kalau buruk buat saya, jauhkan dari saya, ya Allah. Itu doa kita. Bukan niet ya Allah, jodohkan saya dengan dia. Jodohkan dengan dia. Jodohkan dengan dia. Salah. Tapi mintalah kepada Allah yang terbaik buat kita. Jangan khawatir kalau Anda masih niet Jomlo, anda suatu saat akan berakhir, berakhir sesuai dengan kudrat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pasangan anda adalah yang terbaik. Amin. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26: Laki-laki yang keji buat perempuan yang keji, perempuan yang keji buat laki-laki yang keji, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Insya. Amin. Baik, itu dia. Tau siapa-apa untuk tema kita di pagi hari ini tentang jomblo pasti berlalu. Oke, saya langsung berikan kesempatan ibu-ibu yang mau nanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Ah, ya. Oke, mana dulu ya? Sebelah sini dulu boleh, silakan. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rosdiana dari Majelis Taklim Salawat Fatimah. Balik Papan, Kaltim. Yeah. Oke, okay, Balik Papan. Curhat dong, Ma. Iya yeah, dong. Yeah. Ma, saya mau tanya. Saya punya adik, Ma. Umurnya udah 38 tahun, Ma. Iya. Yeah. Sampai sekarang masih jomblo, Ma. Cuma dulu waktu kuliah pernah pacaran. Cuman dikecewakan sama pacarnya, Ma. Jadi kayaknya sampai sekarang mungkin masih trauma atau gimana ya, Ma ya? Oke. Okay. Jadi saya mau apa itu berdosa, Ma? Terus saya mau nanya apa ada solusi okay. untuk adik saya biar bisa jomblonya cepat berlalu lah mah. Ya begini Bu ya saran saya bawalah ke psikolog. Bawa ke psikiater. Dia pernah dilukai oleh pacarnya disakiti oleh pacarnya berpikir dia seolah-olah semuanya seperti itu. Walaupun aku nyari lagi sekarang pasti akan terulang. Nah ini harus kita perbaiki. Bahwa itu hanya individu Tidak keseluruhan orang seperti itu Adik anda laki perempuan Perempuan mah. Perempuan, Dia berpikir semua laki-laki seperti itu Itu trauma Makanya saya bilang bawa ke psikolog Bawa ke psikiater untuk berikan nasihat Insya Allah terbuka Tapi harusnya jangan nungguin sampai 38 tahun Dari awal mestinya dari umur 30 Tapi insya Allah Yakinkan di hati Pasti karena saya banyak punya jamaah Punya saudara Perempuan 38 baru nikah Ada juga jamaah saya 44 baru nikah. Kemarin jamaah saya 52 tahun baru nikah. Jadi begini. E, di zaman kuliah dia punya pacar. Non muslim. Orang tuanya gak setuju. Tapi dia rupanya cintanya sudah mantap. Benar dengan orang-orang tadi. Dia nurut sama orang tuanya. Udah pendek cerita. Udah dia gak nikah. Masya Allah. Allah berkehendak. Setelah terpisah selama 30 tahun. Ketika dia di usia 52 tahun. Tanpa sengaja ketemu pacarnya. Itu pun belum nikah Yang cowok pun. Yang teman kuliah. Memang jodoh. Dan dia sudah menjadi mu'alaf Maka mereka menikah. Mintalah kepada Allah yang terbaik. Kalau kata Abdel namanya happy ending. Yeah. Oke okay, bu. Okay. Makasih ma. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum enggak... warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik sekarang kita harus break dulu sebentar nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Berasihku wa likum naroh wa kuduhan nas walihijal. Jaga diri kamu keluarga kamu di masa api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia.